Apakah bapa pemirsa CNA TV One? Kitaian Kolbu yang diri rahmati dimulai akan dicintai Allah Subhanahu Wataala. Senang sekali saya terfikirani kembali hadir berjumpai anda di pagi ini dan alhamdulillah juga kami sudah berkumpul di pagi ini di tengah-tengah kemegahan masjid Subhanallah. Kita sapa dulu deh sebelum kuat. Saya sapa Ibu dulu deh. Gantian ya Ustad ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. <laughs> Sehat bu. Alhamdulillah Nah sekarang kita Saya Ustaz dan Ibu disini sudah hadir Sudah berkumpul di masjid Baitu Salam ya Bu ya Iya dengan jemaah dari Baitu Salam Meskipun tidak seragam Tidak seperti biasanya tapi insya Allah Akur dan kompak ya Bu ya Amin Iya Seperti sebelah saya juga Yang subhanallah makin hari kesini Eee uh... Kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau ya Ibu ya Dan kita doakan semoga Ustaz Taufiku selalu Dalam keadaan sehat terlalu fiat ya Ustaz ya hmm. Semoga menjala, bisa menjalankan dakwahnya Insya Allah dengan baik juga menularkan ilmunya kepada kita Karena Insya Allah selama satu jam ke depan Kita akan membahas tentang hijrah ke jalan Allah Baik Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masjidnya tadi begitu masuk hmm. Artinya cat Ibu Rambutan nyonya ketiban jiran Subhanallah musiknya keren Hei, Begitu melihat jamaah Apa itu salamnya hati jadi dinyucap lagi Buah markisah dari pondok Aang. Rambutan nyonya Dari bali matraman Buat pemirsa kita yang kata-kata keren Insyaallah hatinya selalu beriman Amin Amin Amin Nah untuk mencapai hati yang beriman itu tentunya ada proses hijrah ya Ustadz ya Iya, <laughs> baik Nah sebelum kita bicara mengenai uh, dan memaparkan tentang hijrah makna luasnya Ustadz Sebenarnya apa sih arti hijrah dalam bahasa Arab ya Ustadz Silahkan ya Secara makna etimologi atau indah nego Makna hijrah adalah pindah Mikrofon tadinya disini Saya pindahkan ke sebelah sini Ijrah makna bahasa. Kita sekarang duduk di sini mengadakan pengajian lewat acara titian kolbu yang kita cintai, lewat acara di TV1 ini, lantas selesai acara kita pulang ke rumah, berarti pindah kita makna bahasanya. Nah, tapi secara yang dituntut, yang dimaksud oleh makna agama, oleh kanjeng nabi adalah hijrah yang betul-betul mengarah terhadap perubahan yang positif jadi negatif menjadi positif. Contoh boleh ya gambarkan ketika Nabi bersama dengan para sahabat Nabi Ibu yaitu ketika perang yang perdana, perang yang pertama yang diarimi dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yaitu perang Badar. Perang Badar ini terjadi dalam kondisi 317 pasukan muslim Melawan kafir Quraisy yang berjumlah seribu orang Dengan dilengkapi senjata yang sudah betul-betul lengkap Melawan kafir Quraisy jumlahnya tidak banding satu Seribu melawan 300 Yang persediaan perlengkapannya baru sebatas ya masih amatiran Makanya begitu perang selesai Dan kemenangan ada di pada umat Islam Lantas dalam kondisi bangganya Ya sahabat-sahabat Nabi, Nabi mengucap terputus kata-kata Nabi, "Raja'na min jihadil asgor wa ila jihadil akbar." Kita baru saja kelar mengalami perang yang kecil. Begitu Nabi mengucap perang kecil, sahabat tidak terima, "Ya Rasul, perang sebegini dahsyatnya?" Jumlah kita cuma 300 melawan kafir Quraisy 1000 orang Kamu bilang kecil perang yang sebegini dasyatnya Yang boleh dikatakan sudah begitu susah payah kita mendapatkan kemenangan Kamu bilang kecil ya Rasul Apakah ada perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah Nabi jawab lewat lanjutan hadisnya Wa ila jihad akbar Yang dimaksud perang yang lebih besar adalah katakan yang Nabi Perang untuk melawan hawa nafsu Nah inilah makna hijrah dalam artian memindahkan nafsu kita untuk mengarahkan kepada arah negatif kita pindahkan untuk berhijrah ke arah positif inilah perang yang lebih besar katakanlah nabi kita Muhammad Rasulullah zaman Rasulullah pun Rasulullah mengingatkan seperti itu ya Ustad pada saat ini lagi zaman sekarang ya banyak sekali godaan tantangan ya Ustad ya akan terjadi maksiat hmm. tahu kalau ibu setuju atau enggak nih seti teman yang saya ungkapkan hmm. ya. Terjadi maksiat siap Mbak Cece kalau boleh saya simpulkan Karena dua faktor N dan K N maknanya adalah niat K adalah kesempatan Ibu Tadi karena saya nawarkan Ibu setuju gak? Ya kalau gak setuju ini namanya istilahnya ilmu Bukan dari Al-Quran Berdasarkan pendapat Taufiq Rahman Istilahnya kira-kira betul -betul tapi nyata ya Ya gimana Ibu? Nah Niat dan kesempatan Nah kalau niatnya sudah ada Untuk berbuat maksiat Kesempatan belum datang Ditunggu-tunggu Kapan kesempatan datang? Sikap Tapi kesempatan ada Niat di dalam hatinya ada Iman kokoh Iman kuat Insya Allah Kalau boleh saya analogikan Imam Ghazali mengambil sampel Tamsir Laksana ikan hidup di lautan Karena ikannya hidup Walaupun hidup di habitat air asin, bu, ikan hidup maka ikannya yang enggak jadi asin. Kenapa? Ikannya hidup, kalau itu manusia boleh usah lupa imannya hidup. Biar tinggal dimanapun, apapun kelompoknya, karena imannya hidup enggak bakalan terprovokasi. Tapi lain lagi urusan yang kata Imam Ghazali itu ikan jangan ditaruh di apa dalam kondisi hidup. Ikannya diambil dulu setelah dikail, lantas ambil batu digetok mati, bu. Ya, ni kerja di bibu dah biasa ni. Ya, ambil wadah ember. Jangan di air laut, di ancol jangan Kebanyakan Ya, taruh air di setengah ember Masukkan garam, jangan lima sendok Sesendok aja bu Karena ikannya udah gak hidup, alias mati Cemplungkan, jangan sarian, Jangan, lima menit aja bu Ambil itu ikan Kira-kira jadi asin apa tawar bu. Kenapa ikannya mati Alias kalau itu boleh seumpamakan Karena manusia imannya gak hidup ada yang ngajak ke sana kemari, seperluh sikut kanan disikut kanan. Istilah zaman sekarang lah, akhirnya banyakkan yang namanya dia enggak bisa menghidrakan dari negatif ke positif Raja baru tibang golongan 3A. Kenapa gua enggak tahu, Bu? Hah? 3A loh Bu. Oh, 3A. Berlulus satu. Ya, alhamdulillah di rumah kelas 3 m Mobil, versi yang tipe 200. Ya, kemudian, Tuhan oh, Allah. Ya, kenapa? Ya, kita bisa melihat. Ya, logika aja ya, jelas emang gak masuk logika ya. Tapi karena tadi mungkin ya kesempatan ada, imannya, ya ada lagi yang mengajak. Istilahnya, boleh yang halal dapat juga, boleh hasil gaji, tapi hasil kebanyakannya dari sepanyol, sepanyolong tuh. Berarti tidak bisa mengikrakan dari negatif kepada positif. Jadi Ustaz, ketika seorang nih misalnya saya ingin berhijrah Apa sih yang harus pertama kali kita lakukan? Apakah kita niat dulu? Apakah langsung kita pertama, ya niat tapi tanpa didukung mungkin orang-orang terdekat Ataupun ilmu iya. yang baik juga tidak akan berlulus juga, eh, ya. Misalnya? Secara objektif, ya Al-Quran menjawab pertanyaan Mbak Cece nih Kalau kita lihat, saya yang gak sebutkan secara keseluruhan contoh Ketika kita merujuk kepada al quran Al-Baqarah 218. Ini mengenai tentang ayat hijrah. Selalu lorangkaikan, ada kalimat majemuk, A'udhu Billahi Nasyaitanirrojim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim Mohon maaf Ibu ya bukan mau nglagu Maklum pernah qori juara satu tingkat keluarga. Benar benar. Alhamdulillah. Satuannya lagi sih. Dari keluarga naik sampai tingkat RT dari RT terus sampai tingkat RW Alhamdulillah terus ke kelurahan Ampe ke kejamatan, ampe wali kut Alhamdulillah, tahadud binikmah Di usia dulu kelas 4 SD Umur 8-9 tahun apa Sampai tingkat nasional Hanya kebetulan ketika nasional faktor keberuntungan Kesertanya tinggal tiga ibu Yang satu sakit perut Mana aja? Yang satu suara kebanyakan manggung Tinggal abdi ibu sorangan Alhamdulillah Papan pulung. <guluh> <Bipan puluh. guluh> ya, emang aja ya pagi kalau di puas terus kan mohon maaf ibu. Jadi <guluh> ya, ya. pojokan udah ngusap pustak, obat patung dari borobudur, mata sengantukan izin tidur tolong. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> nah, Baik, kita akan lanjutkan tadi pertanyaan <guluh> terpotong yang besar ya, ya. ya. Kita akan lanjutkan juga nanti ibu-ibu juga saya kasih kesempatan untuk bertanya. Disimpan dulu pertanyaannya. Bisa saja yang kemana-mana. Tiongkol bu akan kembali setelah yang satu ini, In Insya Allah. lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang hijrah ke jalan Allah. Silakan Ustaz langsung dijawab saja pertanyaan ya. saya sempat tadi. Jadi tadi kata kunci gimana Ustaz? Nah, makanya tadi saya jawab secara objektif di dalam Al-Qur'an. Tadi ayat yang saya bacakan Al-Baqarah ayat 218. Bahkan bukan hanya itu saja bisa dilihat itu Al-Baqarah 218 An-Nisa ayat 100, At-Taubah ayat 20 dan masih banyak ayat-ayat yang lain selalu ada majemuk Allah rangkaikan innal ladhina amanu wahajaru lantas di anisa -an ayat apa di atobah al ladhina amanu wahajaru jadi Allah sebutkan kata kuncinya yang pertama iman dulu baru jadi nonsense bisa berhasil hijrah kalau ini makna hijrah bukan hanya sebatas pindah ya Hijrah dalam, dalam alfian bisa memindahkan dari dorongan negatif menjadi positif Nonsense bisa sukses Nonsense bisa berhasil tanpa didasari dengan keimanan yang kuat Begitu Pak Judit Jadi makanya jangan bangga kalau hanya sebatas menjadi orang islam Selamat, enggak Enggak hanya apa, enggak bisa selamat Tanpa dilandasi dengan keimanan Yang beriman juga jangan bangga dulu Kalau tidak mengikhlaskan amalannya Ya setelah mengiklan berulang tingkatan yang terakhir mutlakin. Kalau nyari orang yang pinter zaman sekarang banyak, tapi pinter bari bener. Tuan Pak, ya iya. Ya tuh iya. Iya, ilmunya, Wih, gelarnya berentet bu, SH, MPH, Bajay ojek, wuih banyak. <tuh> iya, <tuh> iya doh gelarnya tuh, do. tapi gelar nggak jaminan, berarti itu ilmu. Nah di sini dituntut lagi Maka gimana ketika ilmu Yang dilandasi dengan keimanan Nah ini Ya kalau ilmu saja Pinter memang Tapi pintarnya buat minterin orang Tapi ilmu yang iman Dilandasi dengan iman Ini makanya kata kuncinya dasarnya Ketika tadi baca ditanyakan mudah pertama selalu kalau kita jawab Al-Quran secara objektif Allah menyebutkan dalam bahasa Al-Quran Allah amanu wa hajar dan segala sesuatunya harus balik berbalik lagi kepada kita iman kita ya Ustaz betul ya. Betul sekali. Hijrah di sini ialah hijrah dari yang segi yang negatif menjadi positif. Betul. hijrah yang tidak baik menjadi baik gitu ya Ustaz ya. Misalnya ya. kalau saya selalu mengartikan hijrah saya zaman jahiliah uh -huh. <laughs> zaman sekarang gitu zaman nah, yang baik. Iya, <laughs> baik. Ibu yang ada yang mau bertanya silakan. Ya. Iya, silakan. Silakan Ibu. Langsung saja Ibu silakan. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya supaya ibadah-ibadah saya dan sholat saya lebih baik dari sekarang, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Hmm, jadi selalu biar ada peningkatan lebih baik dari yang kemarin. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya baik, memang Nabi secara objektif telah menyebutkan al-imanu yazid wa yanqus. Kalau imannya para nabi yazid wa yanqus, baik terus ngaturun-turun malaikat la yazid walayan tus enggak naik nggak turun stabil. Model kayak kita yazid walaytus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini Bajang kalau lagi begini ngaji nih, wih. Ais. Bayangkan turunnya ya, mana. Bayangkan turunnya kalau kita Ustaz. Nah, Ustaz gimana? Tolong makanya membiasakan berangkat dari yang pertama. Bahasa Nabi menjawab, ahad bil a'mal ilallah adwa muhawin fallah perbuatan yang paling Allah suka perbuatan yang Allah paling cinta perbuatan yang orang Allah pasti paling resep yang sedikit tapi rutin jadi misalkan kita mau mencoba menghujrakan diri kita nih, dulunya kalau bahasa bajetnya tadi masih jahiliyah, masih belum doyan tahajud sesuatu kalau belum doyan susah loh bu, ini ngaji ke pengajian begini, kalau orang, -orang belum doyan kalau boleh saya makan, mobil rodanya empat, empes empat-empatnya kita seorangan suruh dorong berat ya bu, berat. Tahu tuh bilang lebih berat lagi ngajak orang yang ke pengajian berboyan ke pengajian. Bu. Udah jelek aja udah bu. Maafah, udah malas kemari stuck lah. Kenapa sih maju sempat dibentak-bentak orang alim berarti nah, Kita lanjutkan, tentang itu aja. Kembali, nah makanya mulai dari yang terkecil untuk membiasakan ini, menghilangkan diri kita belum biasa Dawam duha. Jangan langsung digeber habis yang 8 rokaat sekali duha. Besok timbul monoton jenuh. Ah, berat ya ibadah. Tuh. Kita baru tumben doyan yang namanya Kia Mulail Tahajud. Jangan ambil paket yang dua belas rokaat. Berdoyan bu, diajak ke masjid nih berdoyan. Gitu langsung ya, bisa kelolo dan ini kalau misalkan langsung dijebulin bu. Gitu langsung ambil paket mana? Salat pertama sunnah wudu 2 rakaat, kelar wudu, tahajud make yang 6 salam 12 rakaat, kelar 12 rakaat, nyambung tasbih 4 rakaat, kelar tasbih, nyambung hajat yang 4 rakaat, kelar hajat, nyambung yang witir 11 rakaat insyaallah bisa enggak baik lagi Bu. Ibu kenapa? Gak lagi-lagi dah. Jadi salat mah ibadah, Bu, insyaallah mah salat begitu maksudnya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Awali dari yang terkecil dulu, tapi bisa continue Betul-betul mudawamah. Jadi begitu Bu ya. Asal nah, sesuatu harus dipiasakan dari yang terkecil, gitu. Ya baik, penanya selanjutnya silakan ibu. Ya. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Bu Wardani. Ya ibu. Saya mau tanya Pak Ustaz Silakan. Saya tuh ada anak yang sudah berumah tangga mm -hmm. Dengan saya. Nah biasa namanya satu rumah tuh ada aja saya turut campur lah ya demi kebaikan mereka. Iya. Lama-lama mungkin dia merasa risih ya Akhirnya dia kepingin pindah Tapi kalau dia pindah saya merasa kesepian gitu Dan dia punya anak kecil, dia, saya perlu ngedinding dia juga mm -hmm. Nah apa solusinya Pak? Apakah saya harus hijrah ke lebih baik Atau anak saya yang hijrah ke pindah, ke, pindah ke rumah orang lain gitu Maksudnya kontrak atau gimana mm -hmm. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih, Assalamualaikum Iya, ya. Waalaikumsalam Berkata, baik. Ibu yang bertanya jadi jelas Uh, apa yang namanya Boleh dikatakan dalam hijar Yang ibu tanyakan barusan Itu yang namanya orang tua Mengajak kepada anak Kalau boleh kita analogikan Kurang bagaimana upaya dan usaha Nabi Allah dulu Ya Allah abadikan dalam Al-Quran itu Ya bunayya rakam ma'ana Wahai anakku ayo ikut bersama ayah naik di atas perahu ini karena yang nggak ada yang nggak ada di perahu di sini yang nggak semua nggak akan ada selamat kecuali yang dia dalam yang ada di atas perahu. Nah maksudnya begini buat ibu, jangan pernah berhenti untuk menyerukan hatta walaupun memang setelah boleh dikatakan tidak bisa dihalangi lagi untuk dia pindah secara zohir pindah tempat tapi tolong ya. Yang namanya orang tua kan harapan orang tua kalau boleh mungkin saya dulukan Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu Bahagianya hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh Kan begitu bu, iya. Nah, jadi ketika, walau memang batasan orang tua Ini mengajak untuk ke arah yang positif Misalkan apakah sholatnya dulu masih malas Itu batasan memang sampai usia anak beler Maksudnya ketika mereka sudah baler tanggung jawabnya berarti dia sudah mukalaf. Nah ketika dia sudah mukalaf, memang tanggung jawab udah bukan diri kita lagi. Tapi kewajiban untuk mengajak dan mengajak itu nggak ada istilah. Ah saya habis kesabaran saya nggak boleh. Terus walaupun memang ini ketika mereka yang menerima nggak selalu diterima secara positif. Begitu. Jadi ya kalau menurut saya ibu jangan hijrah. Dan kalau bisa juga itu anak mudah-mudahan. Kalau misalkan dia hijrah untuk positif, kan kadang-kadang suka begini bu Kita menjalani rumah tangga, kadang-kadang kalau masih sedapur dengan orang tua, kadang, -kadang belum berasa. Maksudnya untuk perubahan secara signifikan. Berasa kok, apalagi ibu bukan maksud untuk menggurui nih. Ya saya yakin sudah lebih pengalaman dalam asam garam kehidupan. Berasa ketika masih campur, belum kelihatan bu abu dapurnya kalau kata orang tua. Nah, kalau seandainya dia hijrah untuk arah demikian, dukung. Karena memang kita dulu juga pernah muda, ketika dulu masih campur apakah dengan mitoha atau dengan mertua, kan belum ketahuan. Dok. Begitu keluar, nah kita harapkan kalau misalkan dia tujuan untuk arah ke situ, tapi tolong, mudah-mudahan nggak lepas kontak dalam artian, sekarang udah canggih. Iya, dulu zamannya masih kaleng ibu ya, kaleng susu pakai benang ditarik haluan, sekarang udah begitu kan bu? Begitu, iya. Ketik, lihat, SMS, apa, handphone kita pulsa yang banyak, pencet nomor teleponnya, bisa, loh, begitu. Waduh, pulsa terbatas, nomornya kita tahu, ketik, lantas apa, SMS ke sana, sh, ketemu. Nah, di situ, jadi jangan sampai putus Kalau hijau untuk yang arak itu, silahkan. Begitu, ya, Bu, ya? Iya, nah. baik, sudah puas, Bu, ya? Iya, baik. Nah, Ustaz, jika lo kita baik. ingin hijau dari satu tempat yang uh, tidak baik, untuk menjadi yang baik, tapi di tempat yang baru ini Misalnya Ustadz Kondisinya itu tidak mendukung sama sekali itu Kita bisa uh, memperbaiki diri kita Yang tadinya gak baik menjadi baik Ustadz nah, Itu bagaimana ya Ustadz Apakah kita perlu mungkin kesabaran lagi Kegigihan kita lagi Atau kita bisa mendekatkan diri dulu Dari orang sekitar bahwa saya ini loh pengen hijrah Kalau ngomong gitu kan khawatirnya malah ria ya Ustadz ya? Yeah. Nah, iti... Ustadz jawabnya maaf oh, sekali iti... Kita harus beri dulu Ustadz yeah. ya dan kemana-mana pemirsa kita akan kembali dari jawabannya Taufikku Rahmat seperti apa jawabannya Tetap bersama kami di Titian Kolbu InsyaAllah